Ayo bareng bareng nyaut mati. Nanti nggak melu nyaut mati DJ. Oleh karena itu jangan takut, jangan lupakan, Hari! selalu ingat, Hari! jangan cari Hari! tapi rindukan. Loh kok rindukan mati ya? Kematian kalau dirindukan akan terasa indah karena kematian adalah jalan lewatir Robi. Pintu gerbang berjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati diulang jangan ah. takut mari ah. karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti mari ah. ah. ah. makane ojo wedi mari diwas-westi lek wis wayahe yo tetep mari ana ah. ah. wong urip kok wedi mati iki podo karo wong mangan wedi ngisin wae kok wani urip kudu wani mari podo karo wani mangan kudu wani mari Semangat, gelem, oh deh, gelem. Mati. Gelengan, betul gelar. Ayo mesin bareng, ayo. Cocok. Kenapa harus takut mati? Toh takut itu tidak menunda kematian. Sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut mati itu terus matinya belakangan? Yang berani mati terus matinya duluan. Yang enggaklah Yang kalah dipikir nek wedi mati terus matine kari, nek kewendel mati terus matine disiki. Ya lah. Enggak lah. Apa <laughs> orang-orang itu salah? Rumangsane nek wedi mati terus dikarekno, nek kewendel dibisikno, ngono lah. anak enak, ono coba polisi, nak ojo tentara, ono kok maju perang ketembak disik mati. Mben dadi polisi, dadi tentara iku umure katon sampe tuwa-tuwa, perang yo mati-mati. Sing mungsi lu mati bise, soal e kebon. Nah, dadi ping liyana, oleh Mas Barno wis awak kon lubur mati. Sing dadi pilek katon umure yo awet. Sing nduk omah, nduk kasur, kewan karo bojone mati. Soalnya, kenapa harus takut, mati itu mudah anak-anak kecil aja bisa mati kok apalagi anak-anak yang umur 83 wadih, takut malah dampak yang harus kita takut dan khawatirkan itu, kita nanti ketika sedang menjalani apa, lah itu Kita nanti dalam kondisi bagaimana matinya itu yang perlu kita khawatirkan karena pilihannya mati itu cuma dua kalau nggak mati dalam keadaan baik husnul Fatimah. yang mati dalam keadaan jelek husnul Fatimah. kita nggak tahu ntar kita mati ya sorry rumah sakit untuk Jakarta ntar lu lu pada ini matinya ke dalam keadaan gimana kan nggak tahu itu loh ya kalau lagi ngaji kayak gini mati. Itu, inshaallah, alamat mati personal valtimal. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, salah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, sehingga jangan lupakan mati jangan lupakan mati selalu ingat mati itu pesan Rasulullah perbanyak kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelegatan dunia apa itu? ya kematian kalau banyak ingat mati insyaallah jadi orang baik kalau lupa mati biasanya mudah nakal mudah berbuat dosa mudah berbuat maksiat kenapa orang nakal kenapa orang jahat salah satu faktor penyebabnya yang nggak ingat mati itu coba kalau ingat mati nggak mungkin nakal nggak mungkin maksiat oh nareno katen mendur nailing mati kasih doh mesti worong botol minuman keras di coket tutupnya ciu kan suaranya mono ciu makanya di ciu. Ciu. ciu ya perkorengan ini di coket kan ciu es cilongo katik dendogok ini terus terang kayak ingu pas ketemu mati apa urung ndak sido nyolong ning eling mati ndak sido sori ya pejabat-pejabat itu yang korupsi-korupsi kan andekan dia ingat mati tak mungkin kok korupsi Sorry. ndak kalau bahas korupsi mesti bayang pejabat soalnya setahu saya yang korupsi itu ya pejabat setahu saya ane koru-koru mung di. Pentane dikorupsi ku yo. Ya. Ya karena enggak ingat mati, makane yo puas terusane. Duit rakyat diimban, duit rakyat diimban. Karena emang enggak ingat mati. Kalo ingat mati lah mungkin, Gua, <tus> ne, was kena, was terus cita selen mati. Tampak, no bro, no bro, tak Jangdola, dola. mati ya. Orang itu ande ingat mati, gak mungkin berbuat zina. Kenapa sampai melakukan zina? Gak ingat mati. Coba eling mati. Mesti gak bisa. Wes godol wedolan ya. Wedolan apalnya. Yuk bening, kempling yuk incolong, ngoblong, ngoblong, inis, inis. Gak buruk-buruk menuiku. Situo. Situo senjumminen on. Pokoknya mati. Cuma yuk nata. Makainya diharani WTS. Wadah titik senjata itu. Atau yang bilang PSK. Perempuan suka pelon ya ngomongin yang kok balon cocok kawan yang sing bayar oleh kelon nah, bahasa masa lampau kan disebut pelacur kali disumpel alat mancur ya nah, -ara ada-ada yang nyebut I love you jadi I love you, I love you mari dilapih tinggal belajar Jokaisen on bahasa Inggrisnya the... the lodde. And uh, the bukehngen. Was the buffalo, the Kari tok. mati. Ikii tepak teko, nyawane. Oek! Mesti mati. lanjutkan. Upluk, upluk, upluk, upluk, upluk. Weh, segini, di mana supaya kita selalu ingat mati sadari bahwa kematian itu makin dekat ini kan tahun 2017 sudah berlalu kita sudah memasuki tahun 2018 Usia kita bertambah Umur kita berkurang Jarak dengan kematian semakin dekat Kalau sadar kayak gitu insya Allah berubah jadi baik Ada satu petunjuk praktis yang perlu kita campkan dalam hidup ini Dan ini saya sampaikan dimana-mana Jadikan dunia di tanganmu Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di matamu. Jadi ulang lagi, ngomong matamu Ini petunjuk teknis. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian diperlukan matamu. Ya, ya matamu juga. Matamu ya iya. Sekian lagi jawabannya. Matamu juga. Tocak. Matamu ya. dirubah di pelukuk bokongmu memang bahasa nama